Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Laahaulah wallahuatillahiiladzim. La al Segala puja puji hanya milik Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha tahu apapun yang kita lakukan, maha tahu isi hati kita. Dialah Allah Yang lebih menyayangi kita dibanding siapapun Kajian yang kita bahas kali ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Kita sering mendengar dari Bismillahirrahmanirrahim Secara sederhana bahasa Indonesia Ar-Rahman itu maha penyayang Ar-Rahim maha pengasih Atau maha pengasih maha penyayang maaf Tetapi dalam kajian Ar-Rahman itu adalah sifat Allah Yang penyayang Dan Ar-Rahim itu adalah Perbuatan Allah di dalam menyayangi hamba-hambanya Ada sifatnya yang menyayangi seluruh makhluk Dan ada actionnya Melakukan apa yang dilakukan Kalau Ar-Rahman umum Tapi kalau Ar-Rahim Wa kanal bin mu'minina rahima Jadi di dalam surat Al-Ahzab ayat 43 Allah berfirman Dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang yang beriman Jadi kalau Rahman Allah itu meliputi siapapun Allah menciptakan hamba-hambanya Hambanya kedinginan dikasih baju Mau beragama atau tidak Mau soleh atau tidak, Allah kasih pakaian, karena Allah tahu kalau hambanya kedinginan menderita Hambanya lapar, Allah kasih makan, mau baik, mau jahat, karena Allah tahu hambanya kalau nggak makan sengsara Jadi Allah itu maha punya yang bukan hanya ke makhluk manusia Binatang, pohon, serangga, semuanya dapat eh, kasih sayang Allah sifat rahmat Allah itu ada uh, 100. Nah, kita dengar hadisnya. Silakan saya tolong dibacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Wa biha ta'atiful wahsyu ala waladiha Wa akharallahu tisa'an wa tisa'ina rahmatan Yarahamu biha Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat Dia turunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, binatang ternak dan serangga Dengan rahmat itulah mereka salim mengasihi, menyayangi Dan dengannya binatang buas menyayangi anaknya Allah mengakhirkan 99 rahmatnya Untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat Hadis mutafak alaih Jadi Kita lihat bagaimana singa pun Begitu sayang kepada anaknya Nah satu sifat rahmat Allah ini Disebarkan kepada triliunan makhluk Entahlah berapa jumlahnya Manusia aja 7, -7 miliar lebih belum lagi monyet, binatang-binatang, serangga Itu semuanya kebagian Itu hanya dari seper-seratus sifat rahmat Allah Sampai ayam gak berani nginjek anak ayam Luar biasanya Oleh karena itulah Kita harus tahu bahwa Kita bisa menyayangi itu juga dengan rahmat Allah Hebatnya kasih sayang seseorang itu sudah membuat orang itu begitu menjaga melindungi contoh ibu ya sayang kepada anak segitu mempertaruhkan nyawa waktu melahirkan tetap aja enggak marah ke anak tidur berkurang karena jaga anak tidak rela ada nyamuk yang menggigit ini satu sifat rahmat yang ditebarkan ya bisa terbayang nanti rahmat Allah itu seperti apa sedang enak makan Anak membuat membuang kotoran tidak jijik Anak sakit mau mempertaruhkan nyawanya Kalau perlu tukar nyawa supaya anak panjang umur Begitu hebatnya satu perseratus sifat rahmat yang disebarkan Nah bagaimana kira-kira kasih sayang Allah kepada orang yang mau patuh kepada Allah kalau kepada yang ingkar, yang zalim, yang tidak patuh, tidak ingat, Allah tetap cukupi. Gimana kira-kira kasih sayang Allah kepada orang yang mau percaya, mau yakin, dan mau patuh? Insya Allah inilah yang kita bahas sudah ini. Dalam hadis yang soheh Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepada beliau pernah ditatangkan. Jadi zaman dulu, zaman masih peperangan didatangkan seorang wanita dari tawanan jadi kalau perang dan kalah satu kabilah itu wanitanya jadi tawanan lalu anak itu menemukan bayinya lalu dipeluk didekap, begitu sayangnya kepada bayi ini Rasulullah melihat lalu bertanya apakah kalian mengira ibu ini wanita ini mau melemparkan anaknya ke dalam api jawaban sahabatnya tidak demi Allah dia tidak akan melemparkan anak yang disayangi itu ke api lalu Rasulullah bersabda sungguh Allah Ta'ala lebih mengasihi hambanya daripada wanita itu mengasihi anaknya ibu sayang ke anak enggak mau menenggelamkan ke air melemparkan ke api Allah juga tidak mau kita ini ciptaan Allah kita ini diberikan perintah Allah sub agar kita bahagia agar kita mulia jadi kalau kita sengsara kita celaka itu pasti karena kejoliman kita sendiri jadi Allah tuh sayang banget kepada kita Keperluan lahir batin itu dicukupi Kalau Allah gampang marah ke kita Ya udah hancur model kita ini ya gak? Ini mulut saya udah gak jelas Kemana bunyinya. Kepala yang mikirnya ngaco Udah dimeletusin aja Allah tahu dosa kita Allah tahu keingkaran kita Allah tahu maksiat kita Tapi Allah masih Menuntun kita supaya bisa tobat Makanya tanda kasih sayang Allah yang sangat mahal itu bisa dilihat dari dua perkara satu ini kalau orang udah disayang Allah ada cirinya mau tahu satu dia itu kalau mau bikin masia dipersulit oleh Allah jadi gagal aja mau masia mau sms sama isi itu salah malah ke kepala sekolah jadi masalah malam mau apel udah dan dan dan dan gerimis jadi totol totol Udah naik motor habis bensinnya ngelindes Wah, pokoknya gagal sampai ke rumah si itu namanya Neni. Maaf kalau sama. Neni udah pergi yang ada tinggal nenek. Nah, ini juga bagian dari pertolongan Allah. Tiap mau maksiat gagal itu Allah sayang. Dan dia malas taat. Oleh Allah tuh dimudahkan taat. Dia malas tahajud eh jam tiga teh bangun di tidur tidur malah pengen ke kamar kecil di kamar kecil mau nyalain keran tahu-tahu jadi shower ya jadi wudhu mau makan tidak mau sahur nggak ada buat nggak ada buat makan jadi sahur dia malas ada yang ngeboceng tahu-tahu majelis taklim pokoknya dia tuh banyak yang tidak dia inginkan tapi jadi mudah taat Ya mungkin seperti adik-adik ini ya Ini yang kuning-kuning ini para pemirsa Ini santri akhlak plus wirausaha Tiga bulan cirinya pelat kuning ini Macam-macam datang ke sini Ada yang nyasar, ada apa ini Ada yang dipaksa ibunya Pokoknya kamu gak akan dibiayain Kecuali mesantren dulu Ada calon istrinya Tidak ada pernikahan Sebelum jadi santri calon mertua enggak enggak akan saya nikahkan tapi itu semua itu syariatnya boleh jadi adalah cara Allah agar kita bisa mendapatkan ilmu macam-macam jalannya nah kesimpulan untuk awal ini jadi rekan-rekan sekalian enggak usah enggak usah cemas dengan dengan janji dan jaminan Allah Allah tuh sayang benar kepada kita. Coba kalau tiap dosa kita ditakdirkan ngeluarin bau aja. Udah enggak ada yang mau sama kita, ya. Tahan. Atau tiap dosa ngeluarin belatung, udah hancur kita ini. Allah menuntun kita tobat. Allah ngasih ilmu, Allah tutupin aib kita sehingga ini enggak pada tahu satu sama lain, ya. Karena kalau pada tahu enggak ada yang mau nikah, ya. Ah, oh, ini modalnya. Atau saya bicara begini Tahu kenapa Al bicara begini? Ada yang dengar? Karena Allah yang maha melihat Allah yang maha tahu masih nutupin dosa Ada yang enggak tahu Pemirsa tidak tahu Semua ini karena kemurahan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah subhanahu wa ta'ala Makanya orang-orang yang sudah mengenal kasih sayang Allah Dia tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang yang rugilah Orang yang putus asa Mengapa? Karena sebetulnya Tidak ada yang menyayangi diri kita Melampaui Allah Bahkan Kita pun menyayangi diri kita Enggak seberapa Apa cirinya kita kurang sayang kepada diri? Kita berbuat maksiat Setiap kali kita berbuat maksiat Itu hakul yakin akan membuat kita enggak bahagia Karena setiap dosa itu akan menghasilkan kegelisahan dan kegelisahan adalah penderitaan Allah menginginkan kita tenang Tapi kitalah yang membuat kita sengsara Jadi, kalau kita menderita, kita sengsara Siapa yang menjolimi kita? Dalam tu nafsi, kita sendiri Semua perintah Allah pasti baik Baik untuk lahir, baik untuk batin, baik untuk akal baik untuk dunia, baik untuk akhirat. Semua larangan Allah karena bahaya. Bahaya untuk lahir, bahaya untuk batin, bahaya untuk akal, bahaya untuk dunia, bahaya untuk akhirat. Allah melarang zina, itu pasti bahaya di sana. Tapi ada juga orang yang tergelincir. Inilah janji Allah bagi orang yang melampaui batas. Silakan Tad. surat Az-Zumar ayat 53, ya. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ibadiyan lezina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Alhamdulillah Inna allaha yaghfiru jami al jami'a Inna huwa ghafurur rahim Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah. Jadi bukan hanya kepada orang yang patuh, rahmat Allah itu diberikan juga kepada orang yang bergelimang dosa, yang melampaui batas. Asal dia hatinya tidak putus asa dari kasih sayang Allah. Dasyat ya. Itu kan perkara lubuk hati. Jadi kalau orang datang dengan dosa, tapi di hatinya, Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Baik, Inna Ka Antar Rahim, Engkau penerima taubat dan Maha Penyayang, dan dia berbaik sangka di hatinya. An-Nadzirni Abdihi, Allah berfirman, Aku sesuai dengan perasaan hambaku. Kegembiraan Allah melihat orang yang taubat itu begitu senangnya Padahal kita sudah mengkhianatinya Padahal nikmat darinya kita gunakan untuk maksiat Udah dosa nih Tapi di hati kita berbaik sangka Kepada rahmat Allah tidak putus asa Allah raih lagi Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan makanya kalau kita ingin enggak pernah lemah hati ini sering-seringlah mengingat karunia Allah ditakdirkan jadi orang yang beriman Alhamdulillah ditakdirkan di lingkungan yang lebih aman damai Alhamdulillah begitu banyak makanan enggak pernah susah minum tiap hari aib ditutupi dimudahkan akses orang yang terus berpikir tentang karunia Allah kasih sayang Allah itu akan sulit sekali hidupnya mengeluh Karena orang yang sibuk mengeluh adalah Justru orang yang tidak kenal kepada rahmat Allah Kalau kita sadar kita berlumur dosa Dan tidak diazab oleh Allah seketika Ini pun rahmat Allah Makanya orang-orang yang akan bahagia Itu adalah orang yang paling mengenal Allah dengan baik Mengenal kebaikannya, kemurahannya Tidak ada putus asa dalam hidup ini Karena kita tahu Allah itu maha baik Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Washabihi ajma'in Duhai Ar-Rahman Ar-Rahimin Wahai Allah yang maha baik Yang pengasih, penyayang Hidupkan hati kami dengan selalu merasakan indahnya perbuatanmu ya Allah Jadikan hati ini hati yang selalu berbaik sangka padamu Hati yang selalu ridho dengan apapun ketetapanmu. Jadikan hati ini selalu merasakan indahnya setiap ketentuanmu. Jangan biarkan ada lintasan hati berburuk sangka padamu. Sehalus apapun. Jangan biarkan hati ini tidak ridho ya Allah dengan ketentuanmu yang pasti baik. Duhai Allah, indahkan hidup kami dengan hati yang penuh penyayang kepada makhlukmu penyayang kepada hamba-hambamu berikan kepada kami nikmatnya hidup dengan mengasihi makhluk-makhlukmu engkaulah ya arhamar rahimin engkaulah yang membulak balik hati kami rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar amin ya rabbal alamin hadirin marilah kita tatap hamba Allah lain dengan kasih sayang Melihat yang belum dapat hidayah Inginkan agar orang dapat karunia Allah Melihat yang berlumur dosa Rasakan di hati ini Ingin agar orang yang berlumur dosa bisa tobat Dan kehidupannya jadi baik Lihat yang lalai Besarkan harapan agar menjadi ingat dan patuh Tebarkanlah sifat rahmatan lil alamin Insya Allah beda Orang yang hatinya penuh kasih sayang Raut muka, tutur kata dan sikapnya pun akan terasa keindahannya. Rasulullah adalah seorang rahmatan lil alamin dan Allah Tuhan kita arhamar rahimin. Semoga kita menjadi hamba yang memiliki kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.